Mitra bisnis, setelah belum lama ini kisruh ujian nasional, sekarang ada kisruh IKTP di mana pemerintah baru mengeluarkan peraturan kalau IKTP tidak boleh difotokopi. Kalau difotokopi, akan dikenakan sanksi. Pemerintah juga meminta tiap lembaga pemerintah dan swasta yang memerlukan, seperti perbankan, harus menyediakan mesin card reader untuk membaca IKTP tanpa harus difotokopi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya gini, kan kita kan butuh sesuatu yang tidak rumit ya. Tapi dengan regulasi-regulasi yang rumit, itu akan lebih kan membuat orang jadi bingung gitu. Dengan adanya aturan atau pertambahan bahwa tidak boleh di ini. Gitu. kan Kayaknya rata-rata sekarang kalau kalau yang orang sudah terbiasa dengan kalau kita ngurus apapun, pasti di Pak, ada fotokopi KTP-nya Tapi Sekarang KTP nggak membutuhi fotokopi, gimana ceritanya? Pemerintah kalau mengeluarkan sebuah kebijakan atau sebuah produk itu mestinya harus dipikirkan untuk rencana dengan baik. Karena yang akhirnya nanti membuat orang jadi ya, bingung. Nah kalau pemerintah mengeluarkan pedagang-pedagang bingung kan agak sulit sebagai masyarakat gitu ya. Memang sudah telat mestinya sosialisasi dulu baru keluar produk kan ini keluar dulu baru sosialisasi gitu. Lalu ada saran Pak untuk pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait iktp. Justru justru gini justru pemerintah itu kan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang yang sosialisasinya harus dilakukan sebelum produk-produknya atau apapun kebijakannya keluar. Kalau mengeluarkan sebuah kebijakan baru sosialisasinya kemudian kan masyarakat juga sulit untuk mengikuti apa yang apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Saya, saya pikir apa yang terjadi ini harus menjadi introspeksi untuk pemerintah gitu. Bahwa ini adalah sebuah kejadian yang yang tidak mungkin dilakukan, yang hampir tidak mungkin dilakukan. Siapa yang bisa menahan orang untuk tidak fotokopi KTP gitu kan? Dan nanti kalau mereka mengeluarkan sanksi pun jadi lucu gitu. Orang masa fotokopi KTP harus keluar sanksian aneh. Gitu, ya? Jadi harus lebih apapun kebijakan itu harus lebih efisien dan efektiflah gitu sehingga orang cepat dan mudah untuk mengaplikasikan. Lalu Pak, dikatakan beberapa pihak ada indikasi keharusan menyediakan mesin card reader hanya merupakan akal-akalan proyek saja. Kalau menurut Bapak, proyeksi proyek lah, tapi kan nggak masuk akal gitu. Siapa yang bisa menahan orang untuk tidak melakukan fotokopi KTP? Dan apabila difotokopi apa sanksinya kan? Ini kan hal yang yang nggak lumrah gitu, yang sulit untuk diaplikasikan. Dan ketika ini dibebankan lagi kepada siapapun penggunanya, begitu perbankan maupun siapapun lah gitu, kan akan jadi tambahan biaya lagi untuk investasi gitu. Sedangkan yang biasanya kan itu difotokopi, silahkan kan di scan juga kan bisa sebetulnya gitu. ya, Sekarang kan orang udah udah terbiasa dengan sekarang Produk digital tuh banyak sekali lah gitu kan. Kalau mengeluarkan kebijakan yang nggak familiar dan nggak ah, sulit itu kan membuka ruang lagi untuk terjadi korupsi gitu. Nah, ini kan bahaya. Nanti akhirnya ada peluang-peluang orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan korupsi. Dan saya pikir kebijakannya harus dijauhkan lah. Saya pikir ini kebijakan yang nggak biasa itu. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Saya Wendy Lim.